Kali ini langsung aja single yang kedua Masih bareng Monata Gebiar akhir tahun Desa Malo ya Buat yang bisa Semalam ini kita jadi bareng lagi yuk Buat Monata Mania juga biar istri Bila tak ada lagi Cintamu Yesu untukku harus kau betapa hatiku sakit dan ku selalu tau. Here we go. My trophy, I said,